Ya, selamat pagi, Pak s a f r a Halo? Ya, dengan Bapak. Kamu di? Silahkan, Pak. Halo? Silahkan, Bapak. Ya, halo. Silahkan langsung opini Anda. Halo? Opini Anda langsung, Pak? Oh, oh ya, ya, gini.、Uh, pada dasarnya,、uh, bukan masalah banyak atau tidaknya kalau sekarang ya. Mungkin kalau nanti sih,、uh, memang ini masih terlalu banyak. Tapi Indonesia kan baru saja keluar dari otoriat, otoritarian. Pemerintahan Orde Baru Jadi memang kita masih belajar Pokoknya, begitu kita sudah ngerti Bagaimana cara berdemokrasi Contoh misalnya bahwa kita belum ngerti Demokrasi adalah Bagaimana pembangunan rumah ibadah Itu masih sulit Untuk beberapa agama di Indonesia Sementara pada saat yang sama Presiden kita protes di Mengenai bagaimana Di Amerika soal sebutan pembakaran Al-Quran, rencananya Kali ini masih tidak nyambung Kita protek negara lain, kita sendiri melakukan diskriminasi. Jadi saya pikir partai politik itu terlalu banyak. Kapan adalah ketika memang kita sudah n g e r t i bagaimana cara demokrasi saat itulah kita memutuskan bahwa ini terlalu banyak dengan aturan misalnya 10 persen thresholdnya dan bagaimana. Terima kasih Bu. Oke.、Okay. 6339160 selamat pagi Mas Evan. Pagi. Dengan bapak. 東京の大阪の大阪の大阪 a 大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大 パンパン a ンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパ Iya, memang sebenarnya udah saatnya kita ngiru negara-negara maju ya Yang gak direcokin sama partai ini, partai itu Karena di sini saya melihat orang bikin partai itu benar-benar murni untuk kekuasaan semata Jadi n gak g ada untuk kepentingan negara, cinta negara itu n gak g ada Kita ambil contoh aja Amerika, mereka cuma demokrat sama republik a u s t r a l i a ada labor sama, sama apa lagi itu satu Nah, disini masalahnya setiap par ketua parpol itu punya ambisi besar jadi jadi presiden gitu, itu yang paling jelek sebenarnya apa sih yang mereka bikin saya kira cukup lah, satu partai nasional, satu ya kalau mau ada agama-agama, satu lagi partai agar liberal gitu, saya rasa cukup ya, karena negara ini s a h a m s a y a detik ini, itu cuman direcoki oleh politik-politik yang aduh, saya lihat itu kadang-kadang gigi, geli, dan amit-amit gitu loh bukan kita majuin negara urusin orang nyebrang pakai jembatan aja belum mampu yang diributin politik aja Ya, saya kira memang udah saatnya tinggal tiga partai Masing-masing ketua partai sekarang tuh yang punya ambisi Udah direndam aja lah ambisinya Pilih salah satu yang paling baik Mereka mungkin bisa jadi menteri Sekarang menteri dari partai aja kerja juga ngawur semua Makasih Oke,、okay. selamat pagi Pak S.F.M Halo Halo Ya, silahkan dengan Bapak バ <LO> リビアボールああ、ギリボール、バラサイア、ナルバーガンバター、ティクラン、イー、ピターパー、ティーチェル、キング、ヤンアサタ、ダウアニアサマ、バカランソン、チェッティカンザト、ギド、チェッツジャニア、アサシア、バカ、カーティアタン、ヤウダ、カーティアタン、ジャニア、アサシア、パパンバウナー、エコノミー、エコノミー、ギド、チェッツ、バレカト、マスジャニ Uh, terlalu banyak seperti ini sampai empat puluh lima partai atau lima puluh partai akan bingung karena masing-masing punya suara sendiri gitu. e r i m a kasih. Oke.、Okay. Pak Prabu di sini. Ya silahkan Pak Prabu. Saya pikir l i t u sudah cukup dan jangan lebih. Tadi kan ada yang kebangsaan, ada yang religi ataupun ada pemikiran-pemikiran lain silakan. h Tapi 5 a j a itu akan ribut pembentukan.、Bon、empat puluh lima tidak akan pernah beres. Akhirnya juga koalisi.、Hmm. Terima kasih. Oke.、Okay. Selamat pagi, Pas FM Halo, selamat pagi Selamat pagi, Pas FM Pagi Ya, dengan Bapak? Hari Silahkan、uh, Saya setuju sekali, Bu Sebab kalau kita lihat selama ini partai-partai kecil itu Apa hasil mereka? Terus kepala partai,、uh, ketua p a a l partainya、uh, Apakah membela rakyat? n Ya Lihat a j a setiap kali itu setiap naik m e n d a p a t sesuatu m e se, n d a p a t jabatan di pemerintahan yang dipikirkan kelompoknya sendiri dan dirinya sendiri b i h a t s a d a mereka makin kaya jadi kita akan me,、uh, lebih bagus mempunyai partai sedikit dengan kualitas yang bagus dan benar-benar memikirkan bangsa ini bukan memikirkan kelompoknya sendiri terima kasih ya Pak Mario selamat pagi Pak Mario selamat pagi Halo Halo ya Pak Mario silahkan、Halo? silahkan Pak o ya silahkan Pak Mario langsung opini Anda Halo Halo ya langsung opini nya Pak Mario ah、uh, saya rasa itu Pak s u r y a p a l o itu cuma ini a j a Nanti dia nyasar sendiri, soalnya nasional demokrat itu pasti pengen jadi partai gitu. Jadi kayaknya nggak、uh, mungkin lah yang o m o n g begitu kalau dia sendiri nanti nggak pengen bikin partai gitu. Mas ya? y a terima kasih Pandi. k a Pandi, k a selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Pak. Saya rasa kalau langsung 10 persen sih terlalu berat ya. Artinya butuh waktu. mungkin boleh dicoba dari lima persen dulu, u d a lima persen itu nanti mungkin perkirakan a n hanya tinggal menjadi dua puluh partai, dari dua puluh nanti naik jadi sepuluh persen, nah sepuluh partai oke、okay、lah, artinya kalau kita mau langsung、uh, jadi mungkin menjadi dua atau tiga partai butuh waktu yang sangat panjang dan akan banyak konflik, saya kira begitu. Oke、okay, terima kasih Pak Edi, selamat pagi. Pagi. s i l a k a n pak. ya kalau menurut saya paling i d e a l i t u e l e k t r o hasil itu tuh harusnya sih 35 persen atau 25 persen lah dan g a k usah tunggu-tunggu lagi kenapa? karena sebenarnya demokrasi kita ini udah kebobolan semua orang bikin partai semua orang n g e rasa boleh ngomong sedangkan apa yang mereka ngomong kadang-kadang mereka juga g a k ngerti jadi saya kira i t、oh, u jalan 10 persen. m a s Surya t a l u saya kira saya bukan bela, itu memang ya, oportunis banget itu manusia. Cuman saya kira dia a d a benar, dia berpikir lebih maju, malah saya berpikir lebih maju lagi. Bikin aja 25 persen, ada e m partai, t p a dia udah cukup. Karena aduh partai-partai kecil itu cuma mententeng-pententeng, oh saya ketua umum, blablabla, ke sana, bilang saya ketua umum. Ah, b u s e t gak ada itu yang bela masyarakat, makasih. i Ya, Pak Paulus. Selamat pagi, Bu. s i l a k a n パパイバヤットのマサラブヤカナバガジャンジーヤンタワーカンパターパターイト。パパティパミュウヤンタナルブー、パガンタサンカミスキナン、アダ、nah, ah.、パパタヤンタウンカタンパパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン どうし u も、私たちは、この時期、私たちは、私たちのプロレスを持くて帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰ってって帰って帰って帰って帰っ a 帰 k て帰って タタタタタイタンタタリカン、マ a ニア、カンカナイバーバ a ローカン、ブロンパンアラマン、サガラマイタンタティケット、チョント、カルティタマチョント、ガラゲンオフカシエ、カナタンタタタンタタタンタタンタタンタタンタタンタタタンタタンタタンタタンタタタンタタタンタタンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ Paling banyak suju, sekarang ini kan 20-an nih. Jadi kita juga jadinya tuh mobilnya juga bingung, Pak.、Ah, akhirnya ujung-ujungnya, ya apa namanya i t u gabung-gabung juga suaranya. Gitu aja deh. Terima、mm -hmm. kasih. Baik, terima kasih Pak Amri. Pak Tony, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, s i l a k a n Pak. Begini, mengenai partai politik ini ya, ya. Kalau menurut saya, begini banyak partai politik menandakan tidak ada kebersatuan. Tapi tidak ada pemimpin yang berusaha untuk menyatukan. Nah dulu waktu Bung Karno saya ini sudah ikut e m a zaman. w a k t u zaman Bung Karno kan nggak terlalu banyak partai-partainya.、Mm -hmm. ya, yang penting itu sebetulnya semua partai ini nasionalis yang penting. Sekarang ini banyak-banyak partai itu ya ada maksud tujuan tertentu tersendiri. Jadi nggak baik. Sebaiknya memang sekecil mungkin. Kalau perlu dua partai cukup sebetulnya. Asal menunjukkan、uh, Kebersatuan sebagai Ini adalah Indonesia,、ya. cukup begitu aja, yuk pilih. a j a t A u yuk atau a B, sudah Oke,、okay, terima kasih Terima kasih Pak Tony Pak Elben, selamat siang Selamat siang Ya Silahkan Pak、uh, Halo, ya, silakan.、Uh, jadi、Pak. Menurut pendapat saya ya uh, Pendapat uh, Suriapol itu sudah benar Dalam hati kata tidak, tidak terlalu utuh Karena Uh, kalau kita mau melihat a u m secara utuh, kita harus menganalisa kembali Keberadaan partai ini selama ini apakah dia membuat satu kontribusi yang positif atau tidak bagi bangsa dan negara ini Kalau kita mau jujur, sebetulnya tidak ada sama sekali Justru keinstabilitas secara keseluruhan itu disebabkan oleh para-para t -para i politik Kalau toh kita ingin membenahi ne negeri ini, ya kan Kita bubarkan aja semua, tidak ada lagi ada istilah-istilah bahwa harus berwarna merah, biru, bin, kuning dan sebagainya. Tapi kita bagaimana membuat satu apa sistem partai? Ya partai satu, dua atau tiga. Kalau satu mungkin g a k e n a kita k mulai dengan misalnya tiga, empat, lima gitu tiga partai. Lalu men menyodorkan nama-nama tokoh-tokoh yang di situ. Tidak ada lagi warna, jadi jangan sampai kalau misalnya saya pakai baju merah disana saya orang PDI, atau saya pakai baju kuning disangka orang apa Golkar. Nah disinilah sebetulnya bagaimana kita mulai mencerahkan daripada p a k p a r a n g カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカ Memenangi pemilu Mereka bisa melaksanakan janji-janji itu Secara mudah Bukan hanya janji palsu Dan bukan lagi untuk kepentingan Kelompok golongan dan partai-nya lagi Dia memperjuangkan dari b a n g s a n e g a r a ini mungkin, kalah, mungkin saya agak ekstrim Tetapi dalam hal ini Kalau kita mau lebih jujur lagi ke depan Terima kasih Selamat sore Pak y a n t o Menteri Baik Bapak silakan komentar Anda Iya komentar saya Setuju dengan Pak Suri Kapalo h Tapi t e l a l u rendah sepuluh minimum l i m a b e l a s カラパセラパコ、セペクリア、ラブレミテラのブレンタ、マシマシン、シラカ、バーシー、バーシー、バリパヤンタ。 lima partai p o n i t i k yang bisa bertengger di atas, nah itu lebih efektif di d p r i maupun di KRL r a n g e s a itu 10% cocok lah ketimbang sekarang terlalu banyak hasil hanya jual beli kursi menteri-menteri saja di, di pemerintahan itu tidak efektif tuh ya rugi rakyat, terima kasih